Komsu Darlun berita malam edisi hari ini Jumat 7 Juli 2017 dibacakan Ardian Syah. Satu rumah warga Pulau Banyak diterjang puting beliung. DPBD Aceh Tengah bangun parit untuk atasi gangguan gacal liar. Satu unit rumah warga Ludet terbakar di Timang Gajah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Rita Malamini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase FM Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Seram di FM. Sudarlun, rumah milik dari Sumarlis 34 tahun penduduk Desa Pulau Balai Pulau Banya Aceh Singkil. Atapnya di Sapu Puting beliung Cumat Siang. Musibah tersebut menyebabkan istri korban Titin 28 tahun pingsan lantaran terjebak di dalam rumah. Camar Pulo Banyak Rudi Faisal mengatakan angin puting beliung datang disertai hujan teras. Kondisi ini membuat panik warga, terutama istri Dedi yang terjebak di dalam rumah. Terasnya angin menyebabkan seluruh atap rumah milik Dedi terangkat hingga puluhan meter. Bahkan barang yang ada di dalam rumah berantakan serta basah kuyup turut di sapu angin dan hujan. Sementara itu warga sesaat setelah angin reda mendatangi rumah korban. Saat itulah ditemukan Titin, istri Dedi dalam keadaan pingsan. Seketika itu juga langsung diberikan pertolongan hingga siuman. Dedi dan keluarganya sementara ini tinggal di rumah orang tuanya. Sebelum BPBD Kabupaten Aceh Tengah akan segera membangun parit isolasi gajah di kawasan Ruk, Dusun Ayun, Kampung Bergang, Kecamatan Ketol. Pembangunan parit isolasi untuk mengantisipasi masuknya kawanan gajah liar ke pemukiman warga. Untuk diketahui, konflik antara gajah dan warga di sejumlah kampung di Ketol menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Gangguan hewan yang dilindungi itu kerap terjadi sehingga masyarakat tidak bisa beraktivitas normal. Bahkan areal perkebunan warga tak jarang menjadi sasaran amukan kawanan gajah liar yang mengobrak-abrik batang pisang, pon pinang, dan tanaman lain. Sementara itu, Kepala BPBD Aceh Tengah, Tamrin Elasari, mengatakan untuk mengatasi gangguan gajah liar akan dibangun parit isolasi di kawasan Ruk, Dusun Ayun, Kampung Bergang, Kecamatan Ketol. Dalam beberapa hari ke depan, pembuatan ini akan segera dilakukan mengingat kondisi masyarakat yang sangat terganggu dengan hadirnya kawanan gajah liar. Zarlun, satu unit rumah berkonstruksi kayu ludes di lahap si jago merah di dusun Karalelo, kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih, Bener Meriah, Kamis kemarin. Seluruh harta benda milik korban di dalam rumah tidak bisa diselamatkan. Kapolsek Timanggajah, KP Hamdani Shek, mengatakan rumah yang terbakar merupakan milik Mawardi, 37 tahun. Api yang berasal dari dapur, kemudian api terus membesar dan melahap seluruh bangunan. Saat kebakaran Mawardi juga sebagai kepala Dusun Karalelo Kampung Timang Gajah sedang tidak berada di rumah sehingga seluruh harta benda milik korban di dalam rumah tidak bisa diselamatkan sebanyak lima unit pemadam kebakaran dikerahkan memadamkan api usai api padam ditemukan uang 10 juta rupiah yang sebagian telah terbakar begitu juga dengan surat-surat berharga begitu juga dengan surat-surat berharga yang tidak bisa dimanfaatkan lagi BPBD benar Meriah telah memberikan bantuan masa panik untuk korban. Bantuan tersebut berupa peralatan dapur, makanan bayi, selimut, juga peralatan kesehatan. Darulun Ketua DPRK Langsa Burhan Shah bersama anggotanya Samsul Bahri dan Amirullah mengamuk saat melihat pekerjaan pembangunan talut peningkatan jalan di Gampung Merande, Kecamatan Langsa Lama. Pasalnya talut yang dikerjakan oleh PT Mon Mata dengan dana DAK juta rupiah tidak sesuai perencanaan. Burhan Syah mengatakan proses pembangunan talut di Gampung Merandih dilakukan di luar ketentuan RAB, yaitu jarak besi pengecoran talut seharusnya 15 cm namun dipasang hingga jarak 40 cm. Bahkan pengecoran talut ada yang tidak penuh dilakukan, tapi pihak pekerja langsung menimbun dengan pasir. Karena itu Burhan Syah meminta kanan membongkar talut ini dan mengerjakan ulang. Seharusnya dana yang dianggarkan Rp7,3 miliar benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan peningkatan jalan asam petik Merandih. Kecamatan Langsalama sesuai perencanaan termasuk pembangunan talut di jalan tersebut sementara itu pelaksana pekerjaan dari PT Mon Mataraya Nazar mengaku terkejut atas kondisi di lapangan terkait persoalan jarak pemasangan besi yang dipasang pada item pembangunan talut ia telah memerintahkan pekerja lapangan agar membongkar talut yang telah dibangun tersebut untuk dibangun talut yang baru sesuai rap Anda sedang mendengarkan berita utama ser diFM Sudahlun Wakil Bupati Pidi, Emir Awan meresmikan Gampung Belang Pandak, Kecamatan Tangsi yang dihuni 1.400 jiwa sebagai Gampung Definitif. Peresmian ini ditandai dengan menaikkan prasasti oleh Wakil Bupati Pidi kemarin. Wakil Bupati mengatakan PMK Pidi secara resmi telah mendapatkan penyerahan 3 kode desa sebagai Gampung Definitif, masing-masing untuk kode Gampung Simpang Betung dan Kecamatan Muara 3 Gampung Pasi Berande, Kecamatan Bate dan Gampung Belang Pandak, Kecamatan Tangsi. Tiga gampung definitif yang diberikan kode desa melalui dijen bina pemerintahan desa Kemendagri merupakan gampung yang sudah lama ada di PIDI. Ini merupakan hasil kerja nyata dan komitmen penuh dari pemerintah Kabupaten PIDI untuk terus meningkatkan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat PIDI. Sementara itu, Cama Tangsi Insinyur Jakfad atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bupati PIDI atas perjuangannya menjadikan belang pada sebagai gampung definitif upaya mendefinitifkan tiga kampung persiapan di PD adalah perjuangan yang berat dengan mengorbankan tenaga pikiran waktu bahkan piaya pribadi. Sudarluund lebih dari 1500 pekerja asing ilegal ditangkap otoritas Malaysia karena tidak memiliki izin kerja. Kebanyakan dari pekerja asing ini mengaku ditipu dan menyebutkan majikannya enggan membantu mengurus izin kerja mereka. Total 1.509 imigran ilegal ditahan dalam berbagai pengerebekan sejak 1 Juli lalu. Jumlah tersebut terdiri atas 752 warga Bangladesh, 195 warga Indonesia, 117 warga Myanmar, 50 warga Filipina, dan 45 warga Thailand. Kebanyakan dari mereka ditangkap karena tidak memiliki enforcement card atau e-card yang merupakan tanda validasi sementara bagi pekerja asing ilegal di Malaysia sebelum mendapat izin kerja resmi. Seperti dilansir media lokal Malaysia, Malai Mail Online, Muhammad Mohamad Khan 22 tahun dari Bangladesh, mengaku sudah mendesak majikannya untuk mendaftarkan ikat baginya agar bisa bekerja legal di Malaysia. Namun majikannya enggan membantu mengurus izin kerja tersebut. Sehingga Salrup ditangkap Otoritas Imigrasi Malaysia pada Sabtu 1 Juli 2017 dalam penggerebekan di dekat tempat kerjanya. Sementara itu seorang tenaga kerja Indonesia ilegal yang mengaku bernama Hasman juga menceritakan dirinya sudah tinggal di sebuah proyek konstruksi selama lima bulan. Hasman menyebut majikannya tidak kunjung mengurus izin kerja resmi untuknya. TKI ilegal lainnya yang tidak mengantongi ikan adalah Yuliana 22 tahun yang sudah bekerja di Malaysia 2 tahun di sebuah supermarket lokal. Sudahlun sedikitnya 10 tentara Mesir tewas termasuk seorang kolonel dalam 2 serangan bom bunuh diri di pos-pos pemeriksaan militer di wilayah Sinai Utara hari ini. Beberapa orang lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. Sumber-sumber keamanan Mesir mengatakan 2 mobil bermuatan bahan peledak meledak saat mendekati 2 pos pemeriksaan yang letaknya berdekatan di sebuah jalan raya di pinggiran kota perbatasan Rafah. Sejauh ini belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas 2 serangan bom mobil bunuh diri tersebut. Dalam pernyataannya, militer Mesir menyatakan bahwa serangan tersebut telah menewaskan 10 tentara dan melukai 26 total tentara. Sementara pihak militer Mesir telah menewaskan 40 militan dan menghancurkan 6 kendaraan mereka menyusul serangan bom mobil tersebut. Sejak 2013, sejak 2013 ratusan tentara dan polisi Mesir telah tewas sejak para militan yang dipimpin oleh kelompok ISIS melancarkan serangan-serangan di wilayah Sinai Utara. Serangan-serangan tersebut marak terjadi sejak militer Mesir menggulingkan presiden terpilih Muhammad Morsi. Dari Nusrum Transmi Tanjung Permesikian berita malam ini Jumat 7 Juli 2017. Berita pagi serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.sambaran.com follow Twitter @sambaranfm. Wassalamualaikum.